Yak pada masa sahabatku saudaraku sebelumnya marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk dapat segala kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sebagian rahmat-Nya, sebagian nikmat kepada kita semua sehingga tepat pada malam hari ini, pada malam yang penuh bahagia ini, pekalongan bertabur bintang. ada lain tiada bukan, dalam satu acara pesta rakyat simpedes berbagi suka se-Indonesia yang mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pahalangan suatu apa amin Allah amin ya robbal alamin diadak nah, ketinggalan salawat mahasalam talmud barang-barang setidaknya tercurah-curah terkirim gariban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Allah nabi yang selalu tenangkan siapa aja siapa duta syafaat di fiti, di di di di di di di di di di di di di tiada di di tiada pernah di di di di di di di di di di di di di di yang datang dari Jalan Pahlawan 0 km perbatasan Tugu Kajen mengucapkan yang pertama Matur Sembahanwun Hatur Sekalangkung atas kepercayaan dari BRI yang sudah mengundang kami pada malam hari ini yang sudah percayakan waktu sepenuhnya kepada Lentera dan Dute Pekalongan mudah-mudahan acara di malam hari ini acara Pesta Rakyat Simnes Berbagi Suka Se-Indonesia Betul-betul mendapatkan Limpahan barokah dari Allah SWT Sehingga dari awal sampai kurna Dapat berjalan dengan lancar Aman tanpa ada halangan Suatu apa Dan tak lupa pula yang kami hormati Bapak Kasat Sabara Galogan, Bapak Kasat Intel, Bapak Kadik Intel yang juga telah membantu kita di kesempatan malam hari ini tetap dengan doa yang sama mudah-mudahan semuanya berkah barokah dalam lindungan Allah SWT Amin Ya robbal Alamin. Sahabatku, Saudaraku warga masyarakat pengalungan yang sangat luar biasa pada malam hari ini pada malam yang penuh bahagia dalam acara Pesta Rakyat Simpedes Berbagi sukses Indonesia, Lentera sudah mempersiapkan artis-artis kenamaan Indonesia. Lentera dan Duta Pekalongan bakal menghadirkan pedangdut-pedangdut kenamaan Indonesia. Yang salah satunya ada Ratu Seksinya Jawa Timur, Lala Widi nanti akan menemani saudara-saudaraku sekalian selanjutnya ada satu artis yang dihadirkan langsung dari kota Lumpur Sidoarjo Arlida Putri terus ada aktor gantengnya Jawa Timur Geri Mahesa selebihnya ada satu artis yang mana diundang langsung dari kota Atlas Semarang Reza Lawangsewu Ada artis asli kelahiran dari kota Gundung Jogja, Mike Yolanda Dan satu artis lagi yang datang dari kota dingin Wonosobo, Desi Tata Nanti semuanya bakal kita hadirkan, nanti semuanya bakal kita bersembahkan Semuanya bakal memberikan yang terbaik, semuanya bakal memberikan yang terspesial Untuk sahabat kita, saudara-saudara kita masih dalam acara Pesta Rakyat Sibedes Berbagi Suka Se-Indonesia. Dan sambil menanti teman-teman rekan-rekan artis yang masih dalam persiapan maksud kita dalam persiapan agar nanti bisa memberikan yang terbaik keadaan saudara-saudara sekalian tak lupa ucapkan terima kasih kami sampaikan mewakili pimpinan yang bertugas kembali lagi untuk satuan tim keamanan terpadu Baik dari anggota Polri, anggota TNI, teman-teman rekan-rekan yang sudah turut serta membackup membantu acara pada kesempatan malam hari ini. Rekan-rekan dari Satpol PP juga Pak Tursun, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua kalangan yang sudah membackup, jumpa kita di malam yang penuh bahagia. Saudaraku sahabatku, artis-artis pilihan dari Lentera dan Dute Pekalongan Bakal segera kita hadirkan, bakal segera kami bersembahkan Makawali kebersamaan kita, membuka jumpa kita Tetap dalam acara Pesta Rakyat Simpedes Berbagi Suka Se-Indonesia Terima kasih kembali kami ucapkan Untuk rekan-rekan media partner yang telah mendukung kebersamaan kita di malam hari ini. Yang pertama untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Lentera Profesional Audio. Yang sama-sama kebuniaan dari beliau Bapak Haji Arifin. Yang sama-sama alamatnya ada di Jalan Balawan 0 km perempatan Tugu Kacen Pekalongan Matur Sun. dan Terima kasih. Dan gelieo langsung coba kita hadirkan. Langsung kami persembahkan. Salam hormat dari saya, Pribadi Waring Satria. Salam all oh, artisnya Lentera Hedang Dute Pekalonga. He he he he sa. Lia Putri Mama Widi Gary Ha ah, Esa Salo legor Cek tin Hare Esa Mikayor Reza lawan sebu Gel tata Terima kasih, all artis lentera dan